Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu Ala umuri dunia wa deen Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'd kita panjatkan puja dan menyesyukur keadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan siang yang berbahagia hari ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali Menghadiri salah satu di antara majlis ilmu Yang kita harapkan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 kepada-para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati sebagaimana yang termaktub di belakang saya, materi kita hari ini judulnya adalah terserah Allah. Barangkali pernah ada di antara kita atau kita pernah menemui Seseorang Yang difonis Oleh dokter Untuk diamputasi Untuk diamputasi Dipotong Entah tangannya Entah kakinya Entah apa lagi Kepalanya Ya gak mungkin lah mati. Entah tangannya entah kakinya Pasti dia akan merasa Berat itu pasti Gak mungkin gak berat Akan tetapi Mau tidak mau dia akan menerima Ketika ditanya kenapa kamu Mau mengorbankan anggota kamu yang Sangat berharga Anggota tubuh kamu yang sangat berharga Dia akan mengatakan Ya memang sudah keputusannya dokter seperti itu. Apa kamu nggak takut keputusan dokter itu keliru? Ya nggak mungkinlah atau kemungkinan kecil. Ini kan hasil dari uh, observasi dari dokter-dokter yang ahli, terkenal. Mereka jarang keliru atau bahkan selalu berhasil operasinya. Kenapa dia bisa begitu yakin dengan keputusan dari dokter ahli? Yang seahli-ahlinya dokter, ada kemungkinan untuk keliru apa enggak? Ada, ada enggak? Ada. ada. Walaupun mungkin dari satu dokter ke dokter yang lainnya kemungkinan kelirunya akan berbeda-beda. Ya kalau dokternya Dokter abal-abal yang buka malpraktek ya lebih banyak kelirunya Tapi kalau dokter ahli mungkin ya jarang keliru Tapi kan peluang keliru masih tetap ada Aneh sebagian orang ketika bisa menerima keputusan dari dokter ahli Yang ada peluang untuk keliru sekian persen tapi subhanallah Kadang-kadang dia tidak bisa menerima Keputusan Dari zat yang tidak mungkin keliru Dan tidak akan pernah keliru Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala Aneh Sebagian orang Menerima dengan sepenuh hati Keputusan dokter akan tetapi Dia sulit untuk menerima Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Orang hidup di dunia Tidak akan lepas Dari takdir Allah azza wa ta'ala Dan inilah salah satu prinsip Keimanan Orang tidak akan dianggap beriman Kecuali setelah Dia meyakini takdir Allah Dan takdir Allah itu Ada yang enak dan ada yang dan enak. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab antum minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab kepada rasul-rasul kepada hari akhir dan yang terakhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi yang terakhir engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk maksudnya adalah baik di mata kita buruk di mata kita contoh takdir yang enak di mata kita kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fisik yang sempurna itu enak ya. Atau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap anggota tubuhnya. Atau ada di antara kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk fisik yang masya Allah kulitnya putih, bersih, postur tubuhnya apa? atletis gitu kan. Ya. Itu takdir yang enak. Takdir yang enak juga, alhamdulillah rizkinya selalu lancar. Takdir enak juga mendapatkan pasangan, bapak-bapak mendapatkan ibu yang, ya, cantik. Ibu-ibu mendapatkan pasangan bapak yang ganteng. Ya, itu takdir yang enak. Takdir yang nggak enak kayak apa, Ustaz? Contohnya, dilahirkan dalam keadaan fisik tidak sem sempurna. Mungkin kurang salah satu anggota tubuhnya Atau kelebihan anggota tubuh ya, Ada gak kelebihan anggota tubuh? Ada, ada. Tangan biasanya lima Jari-jarinya ini Enam ya. Takdir yang gak enak Termasuk takdir yang gak enak juga Mungkin kita ditakdirin oleh Allah Punya postur tubuh Ya ya pas-pasan ya Gak dikatakan cebol ya pas-pasan lah Gitu ya atau ditakdirkan punya kulit, masya Allah, sawo kematangan ya, menjadi pembalap pemuda berkulit gelap. Takdir dari Allah swt yang enggak enak. Atau ditakdirkan oleh Allah azza wajal, ya, dapat rizki tapi rizkinya serong. Atau dapat pasangan tapi pasangannya tidak sesuai dengan kriteria yang kita bayangkan. Bapak-bapak dulu saya yakin ketika akan nikah Bayangannya, atau ketika masih bujangan Bayangannya saya akan dapat istri yang Yang Cantik, apa lagi Solehah Anak bukan tanya ibu ibu, anak tanya bapak-bapak <gir> ya? Cantik, soleha, apa lagi pak Kaya, kaya. ya Terus anak semata, anak semata wayang Kaya apa enggak <gir> Kalau miskin sama aja, ya. Kaya Soleha, Habibah, pinter masak, ya. Ternyata seluruh bayangan itu setelah menikah, buiar. Ya. Sama juga ibu-ibu juga seperti itu. Bayangannya nanti saya pengen nikah sama seorang suami laki-laki yang ganteng, yang Baik hati, yang penyayang Yang kaya Tapi ketika menikah Tidak seperti apa yang diharapkan dahulu Takdir yang enggak, enggak enak Orang hidup di dunia Dia akan menghadapi seluruh ini Yang enak maupun yang tidak enak Dan dua-duanya sama-sama ujian Dua-duanya sama-sama ujian Cuman biasanya Orang itu akan sulit untuk menerima ketika mendapatkan takdir jenis yang kedua. Takdir yang gak enak. Kalau mendapatkan takdir yang enak bisa ridho. Tapi kalau mendapatkan takdir yang gak enak sulit untuk ridho. Contoh. ya, Kumpulan keluarga, arisan. Nah kumpulan keluarga, arisan. Ternyata namanya disebut. Dapet arisan. Ya dapat berapa kayak arisan misalnya dapat berapa? Ya tergantung. Tergantung berapa iurannya. Ada yang arisan dapat 5 juta misalnya, ada yang arisan dapat 7 juta, insyaallah alhamdulillah 5 juta. Rido enggak dapat arisan? Rido enggak? Rido. Masukan kertas, naik mobil, naik motor atau naik angkot, begitu pulang sampai di rumah ternyata tasnya di bawahnya itu bolong, alias jatuh di tengah jalan. begitu tahu ridho nggak? ridho nggak? Nah, inilah ujiannya. maka judul kita hari ini adalah terserah Allah. apa maksudnya usaha terserah Allah? maksudnya adalah apapun yang Allah berikan kepada kita terserah. Kita tidak akan menuntut kepada Allah Kita tidak akan protes kepada Allah Dan kita akan berusaha menerima 100% Apa yang Allah takdirkan kepada kita Terserah Allah Kenapa Ustadz Kita harus mengatakan terserah Allah Kenapa kira-kira Alasannya apa Alasannya apa Hmm. Gak ada alasan Ketentuan Ya iya emang kenapa Kalau Allah menentukan terus kenapa Hamba sahaya Bagus ada yang lain Karena kita KTP nya Islam Karena kita KTP nya Islam loh Emang kenapa Ustadz kalau kita mengaku beragama Islam Apa sih artinya Islam? Berserah diri Islam itu artinya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita sudah mengaku beragama Islam Kita harus berserah diri Terserah Allah Apa yang Allah tentukan buat kita? Itu namanya seorang Muslim Kalau kita masih protes sama Allah azza wa jalla Nggak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu berarti kita ini belum serius di dalam berislam Kalau kita memang betul-betul mengaku beragama islam Maka apapun yang ditentukan oleh Allah azza wa jen Apapun yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menerima apapun takdir Allah azza wa jen Ini alasan utamanya jadi kalau ditanya, kenapa kita katakan terserah Allah, alasannya karena kita agamanya Islam. Dan Islam artinya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan utamanya. Alasan berikutnya. Alasan berikutnya, kenapa kita katakan terserah Allah Alasan berikutnya adalah karena dengan seperti itu kita akan untung dunia dan akhirat. Secara duniawi kita bakalan untung dan secara ukhrawi kita juga bakalan untung. Pengumuman bagi yang merasa kehilangan kunci motor harap menghubungi Panitia. Pengumuman yang kedua bagi jamaah. Diharapkan untuk merapat dan mengisi yang sebelah kanan. Kalau bisa masih ada yang kosong di depannya bisa merapat. Kasian yang baru datang. Kita ulangi tadi, kenapa kita harus katakan terserah Allah, jawabannya, alasan utamanya apa tadi? Karena kita beragama Islam. Dan Islam itu salah satu artinya lah berserah diri. Dadilnya apa itu Ustaz? Ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125. Nanti bisa dibuka di rumah surat An-Nisa ayat berapa? 125. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا Allah Azza wa Jalla mengatakan siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini alasan utamanya. Alasan berikutnya. Kenapa kita harus katakan terserah Allah? Alasan berikutnya adalah karena ketika kita menjalani itu, kita akan mendapatkan keuntungan secara duniawi maupun secara ukhrawi. Kita mulai yang duniawi dulu, apa ukhrawi dulu? Terserah anak? Bukan terserah terserah Allah. <coz> ya betul, dalam hal ini terserah anak. <Grammy> ya. Alasannya, kita akan mendapatkan keuntungan duniawi dan ukrai Apa keuntungan tersebut? Kita mulai dari keuntungan duniawi Yang pertama Keuntungan orang yang senantiasa Mengatakan terserah Allah Yang pertama Alasannya Apapun takdir Allah itulah yang terbaik Keuntungannya bahwa itulah yang terbaik Yang Allah berikan kepada kita Salah satu hal yang sering tidak kita sadari Bahawa ketika Allah menakdirkan apapun kepada kita Kita harus meyakini Seyakin-yakinnya bahwa itulah yang terbaik Yang Allah berikan untuk kita Dalilnya apa itu Ustaz? Dari mana Kita memetahui Bahawa Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik Ada dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini menyatakan Sahih oleh Imam Al-Diyah Al-Maqdisi dan oleh Syekh Al-Bani, rahimahumullah. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'A'jib tulin mukmin'. Nabi saw. mengatakan, 'Aku kagum terhadap orang yang beriman'. Jadi Nabi saw. terkagum-kagum melihat orang yang beriman. Kenapa, wahai Nabi, engkau terkagum-kagum? Inna Allah la yakzi qada'an illa kana khairan lahu. Orang yang beriman, kata Nabi SAW, tidaklah ditakdirkan sesuatu untuknya oleh Allah, melainkan sesuatu itu pasti yang terbaik untuk dia. Ini dalilnya, bahawa takdirnya Allah untuk kita orang yang beriman, pasti yang terbaik. Walaupun mungkin kita enggak paham bahwa itu, baik. Contoh, berobat, belum sembuh. Secara hitungan manusiawi, baik enggak? Baik enggak? Enggak. Yang bujangan. Masih ada yang bujangan di sini? Masih ada? Masih. Nah, ngelamar, ternyata? Tolak. Nah, sakit enggak artinya? Sakit. Iya. Usaha, bisnis gagal Sudah nanam modal besar-besar Ternyata gagal Rugi ya. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pastilah itu yang terbaik Sekalipun kita belum paham Bahwa itu baik Kita gak tahu apakah itu baik atau tidak Belum sadar bahwa itu baik atau tidak Karena keterbatasan Ilmu kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengingatkan di dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 216 tentang hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian sakit, siapa yang suka sakit? ada gak yang suka sakit? gak ada, semua kita benci sakit agak tetapi bisa jadi sakit itu baik buat kita mungkin gak sakit baik buat kita mungkin gak? mungkin betapa banyak orang yang tobat ketika sakit baru sadar rokok itu berbahaya ketika sudah kena jantung kalau gak kena jantung gak berhenti berhenti rokoknya akhirnya dikasih sama Allah jantung maksudnya sakit jantung gitu, ya, dikasih sama Allah sakit jantung baru sadar, oh ternyata rokok itu gak baik buat saya, akhirnya berhenti berobat, begitu sembuh, merokok lagi berarti gak mengambil hikmah وَعَسَا أَنْ تَقْرَوْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُهُ Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu jelek, buat, padahal eh, itu baik buat kalian Sebaliknya وَعَسَا أَنْ تُحِبُ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُهُ Kadang-kadang kalian itu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu jelek buat kalian Contohnya rezeki yang banyak Suka enggak? Suka Atau kalau misalnya kerja nih, disuruh milih Antara yang sebulan gajinya 10 juta Sama yang sebulan 1 juta Milih yang mana? 10 juta kan? Ia ya, enggak? Ia ya, enggak ada yang ada yang mungkin ada yang milih 1 juta. Kayaknya enggak sama kita kayaknya ya. ya. Semuanya pengin, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita diterima di perusahaan yang gajinya 10 juta dan kita enggak diterima di perusahaan yang gajinya 10 juta. Kenapa? Karena Allah itu membagi Rizki kepada hamba-Nya bukan berdasarkan keinginan kita. Tapi berdasarkan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah membagi riski sama kita Bukan keinginan kita Kalau keinginan kita Masing-masing dari kita pengen, dapat, pengen jadi orang Kaya, ya, iya kan? kan? Coba anak tanya anak antum Ada gak di antara antum yang pengen jadi orang miskin? Ada gak? ada. Semuanya pengen jadi orang kaya Iya kan? Itu keinginan kita Anak tanya, antum semua orang kaya? Enggak. Berarti kan enggak sesuai dengan keinginan kita kan? Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizki kepada kita. Bukan berdasarkan keinginan kita. Tapi berdasarkan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya untuk kita. Dan bisa jadi apa yang kita sukai itu jelek buat kita. Betapa banyak orang-orang yang disayangi sama Allah dengan diberi kemiskinan. Dia enggak suka. Akan tetapi Allah tahu kalau orang ini dikasih kekayaan, dia bakal lupa kepada Allah Azza wa Jal. Karena waktunya habis buat ngitung, receh. saking banyaknya recehnya itu sampai enggak sempat untuk ke masjid. Padahal dahulu ketika masih miskin, Masya Allah. Selalu ke masjid. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala kasih dia ke kemiskinan. Kenapa Ustaz kadang-kadang kita enggak paham? Bukan kadang-kadang, sering kita enggak paham. Jawabannya karena keterbatasan il, ilmu kita. Ada yang hafal doa istikharah di sini? Ada yang doa hafal istikharah? Apa enggak? Allahumma Allahumma, masa enggak hafal Allahumma. Hafal <laughs> Ustaz, Allahumma inni astakhiruka Bilamkam, wa astaqdiruk biladatik, wa asaluk min fadzlik al-nazim. Fa innya katakdiru walla akdir. Ya Allah, engkau itu maha kuasa dan aku enggak punya kuasa. Wa ta'alamu walla ta'alam. Dan engkau ya Allah tahu, anak enggak tahu. Ini pengakuan. Bentuk pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa kita ini tidak tahu yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita sedang terbatas pengetahuannya. Semua pengetahuan kita terbatas. Karena terbatas pengetahuan kita maka pilihan kita pun peluang untuk kelirunya sangat besar. Keliru memilih pasangan. ya. Yeah. Keliru memilih pekerjaan, keliru memilih jenis bisnis, keliru memilih partner bisnis, keliru memilih kendaraan. Itu semuanya ada peluangnya. Kalau misalnya kita ingin hidup dengan enak, maka yakinlah bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, pasti itulah yang terbaik buat kita ketika kita sudah nanam saham nanam modal ternyata bisnisnya gagal langsung kita kita kita katakan inilah yang terbaik dari allah swt jadi ini keuntungan yang pertama keuntungan duniawi yang pertama yang akan didapat oleh orang yang senantiasa mengatakan terserah allah dia akan akan mendapatkan yang ter yang terbaik yang kedua merupakan buah dari yang pertama Hatinya akan terasa tenang, hatinya akan terasa nyaman ketika dia senantiasa mengatakan terserah Allah. Kenapa Ustaz? Karena ketika dia menghadapi segala ujian, dia serahkan itu semua kepada Allah sehingga hatinya mudah untuk menerima apapun takdir dari Allah Subhanahuwataala. Dikasih sakit dia katakan. Ini sudah takdir dari Allah Dikasih kecelakaan sama Allah Ini sudah takdir Allah Dikasih gagal bisnis oleh Allah Ini sudah takdir Allah Sehingga dia menghadapi ujian ini dengan hati yang tenang Dengan hati yang lapang Bedakan Antara orang-orang yang tidak bisa menerima takdir Allah Pasti hidupnya tidak tenang Orang jauh mengatakan selalu ngeresulah Apa ngeresulah? Ngeresuloh selalu mengeluh. Ya, selalu menggerutu. Hari-harinya enggak lewat dari dikit-dikit, dikit-dikit. Ya. Tapi kalau orang yang beriman subhanallah, ya. lihat ada dua orang yang sakit, ya. Ada dua orang yang sakit. Satu kamar mungkin ada dua bed, penyakitnya sama. Penyakitnya sama. Si A dan si B. Akhirnya tapi si A ini selalu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah jadi sibeh isinya cuma sakit-sakit padahal dia ngomong sakit iya tidak akan mengurangi sakit. Ya. Yeah. Pernah enggak ada survei yang membuktikan kalau orang ngomong sakit-sakit itu bakalan sembuh. Nah, tambah sakit malah. Si A kenapa bisa seperti itu? Karena dia menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Sehingga hatinya terasa tenang. Ya. Yeah hatinya terasa nyaman dengan apa yang ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah s.w.t makanya Nabi kita s.a.w. menasihatkan warabah bima qasamallahu lak ridolah kalian dengan apa yang Allah bagikan kepada kalian takun nas niscaya kalian akan menjadi orang yang paling kaya jadi orang yang paling kaya itu bukan orang yang paling banyak duitnya. Orang yang paling kaya adalah orang yang bisa menerima berapapun yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan menyatakan Hasan dan Syekhla al-Bani. Jadi orang yang kaya adalah orang yang menerima berapapun yang Allah berikan kepada dia. Hari ini, Masya Allah, dapat dagangan-dagangan dapat untung 50 ribu kita katakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah esok harinya dapat untung seratus ribu kita katakan. Alhamdulillah esoknya dapat untung seratus ribu kita katakan. Alhamdulillah keesokan harinya dapat sepuluh ribu kita katakan. Benar nih. Benar Semoga nah, nanti praktek ya. Ya anak-anak nggak anak doakan nanti besok dapat sepuluh ribu. Nah, Cuma kalau besok dapat sepuluh ribu Bacakan, ucapkanlah al oh. Alhamdulillah Warubah bima kasal Allah Ridha'lah Terimalah apa yang dibagikan oleh Allah Kepada kalian takun agnanas Kalian akan menjadi orang yang paling kaya Dan iblis paling tidak suka Kalau manusia seperti ini Makanya iblis akan berusaha Sekuat tenaga Bagaimana caranya kita ini Tidak rela dengan takdirnya Allah ada sebuah hadis yang nanti akan terulang insyaAllah. Yang diriwayat oleh Imam Muslim yang sering kita baca. al Mukminul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'minidza'if. Mukmin yang kuat, lebih dicintai dan lebih baik. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan Mukmin yang, yang lemah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Wa fi kullin khair. Masing-masing punya kebaikan Mukmin yang lemah punya kebaikan Mukmin yang kuat punya kebaikan Walaupun kebaikannya mukmin yang kuat lebih besar. Lebih besar Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'u Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat buat kalian Anta itu yang sifatnya duniawi Mu'min yang sifatnya ukhrawi. Kemudian Allah Nabi SAW mengatakan Wasta'in billahi wala ta'jaz Avanza Silver B1293 TVS bisa dipindahkan karena menutupi jalan. B1786 PKC, ya, yang merasa, yang nggak merasa nggak usah pergi. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan Waska Inbillahi Walatajess. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kalian bersikap lemah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa in asabaka syai'un seandainya kalian ditimpa sesuatu fala taqul lau anni fa'altu kana kaza wa kada. Kalau kalian terkena sesuatu janganlah kalian mengatakan andai-andai. Jangan berandai-andai ya seandainya seandainya ana nggak kesini maka anak nggak akan kayak gini ya. contoh siapa yang rumahnya di ini jakarta mana nih selatan siapa yang rumahnya di jakarta pusat ada nggak di sini nggak ada subhanallah yang di jakarta nah ada nah, kalau dari jakarta uh, pusat mau ke jakarta selatan lewat mana yang paling sering Lewat Sunter Lewat apa Yang keras dong Kuningan Ya lewat kuningan Ada jalan lain gak selain kuningan Ada apa Apa Manggare ya. Biasanya lewat kuningan Biasanya lewat kuningan mau ke Jakarta pusat lewat E eh, mau ke Jakarta selatan lewat Kuningan terus gitu terus gitu suatu saat dalam hati pengen dia ah sekali kali ah kayaknya pengen lewat Manggarai ternyata lewat Manggarai bukan hanya macet kecelakaan kecela kecelakaan naik motor jatuh Motornya lecet-lecet, tubuhnya lecet-lecet Masuk rumah sakit Kalau orang yang tidak beriman Dia akan mengatakan Seandainya Coba kalau lewat Kuningan Ini kalau orang tidak ber, beriman Kalau orang yang beriman Dia akan mengatakan wa Ini sudah takdirnya Allah Kenapa Ustaz? Karena gak ada yang menjamin Kalau kita lewat kuningan Gak bakalan Kecelakaan Bisa jadi Kalau anda lewat kuningan Bukan hanya kecelakaan lecet-lecet Tapi kecelakaan dan Patah tulang Bukan cuma lecet Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah sayang sama kita Allah azza wajalla. Tumbuhkan di dalam hati kita keinginan untuk lewat jalan lain. Makanya Nabi saw mengatakan: "Wain asabak shayun, fala takul lo anni faylto." Kana kada wakanda. Kalau seandainya kalian tertimpa sesuatu, jangan sekali-kali kalian -kali mengatakan, "Andaikan saya melakukan seperti itu, di saya tidak akan seperti ini." Terus yang betul bagaimana walakin kul akan tetapi katakanlah kardar Allahu wa masha'ah ini sudah takdirnya Allah dan Allah terserah dia menakdirkan apapun. Kenapa haruslah fa inna lau taftahu amal as syaitan? Karena kata-kata andaikan itu membuka pintunya. Coba bayangkan, Antun kecelakaan, masuk rumah sakit dirawat di rumah sakit, datang datang istri langsung ngomong, mas mas, ngapain sih pakai lewat? Apa jadi? Manggarai. Manggarai? Ngapain si Isen Ahmad lewat Manggarai? Kan biasanya lewat. Kuningan bayangkan, ini kita lagi sakit, disemprot pula sama istri. Kira-kira suaminya marah nggak? Maru lagi sakit dikituin, akhirnya timbul cekcok. Itulah pintu sehat. Ya, seharusnya istri datang-datang datang, langsung dilus lo sabar mas, sabar. Khotbah Allahu wabashaafor. Enak kalau kayak gitu. Ya. Hatinya akan terasa nyaman, akan terasa tenang. Dan orang yang tidak menerima takdir Allah tidak akan pernah merasakan manisnya iman Sebagian orang mengira Bahwa iman itu hanya sholat Hanya puasa Hanya zakat dan seterusnya Enggak Iman di dalam agama kita itu cakupannya sangat luas Di antara cakupan iman lah, iman dengan takdir Dan orang tidak akan pernah merasakan manisnya iman nikmatnya iman Tenangnya yaitu kalau dia belum bisa menerima takdir Allah Azza wa Jal Makanya salah seorang sahabat Yaitu Abbala Ibn Samit Pernah memberikan nasihat kepada anaknya Ya Bunaya, wahai anakku Inna kalan tajira ta'ma haqiqatil iman Engkau itu tidak mungkin Akan bisa merasakan manisnya iman Hatta ta'lama ta anna ma'asabaka lam yakun liukhti'ak Wa ma'akhta'aka lam yakun liusibah liusiba. Kamu tidak akan pernah merasakan manisnya iman Kecuali setelah Engkau meyakini Bahwa apapun yang Allah takdirkan Kepadamu, tidak akan Pernah luput darimu Dan apapun yang Allah tidak Takdirkan, maka Engkau tidak akan pernah mendapatkannya Hadith riwayat Abu Dawud Nyatakan sahih oleh Diyah Al-Maqdis Ini yang keberapa? Ini yang ke-2 Yang pertama apa tadi? Akan mendapatkan yang ter- terbaik. Yang kedua, hatinya akan tenang. Yang ketiga, akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Orang beriman. Diajarkan di dalam agama kita untuk selalu memiliki benang merah dengan Allah Azza wa Jatuh. sehingga di dalam agama kita hampir setiap aktivitas tuh ada pikirnya hampir setiap aktivitas ada pikirnya contoh mau makan baca apa Bismillah habis makan baca alhamdulillah ta alhamdulillahilladzi atqamanihaala warzaqanihi min ghairi hawlin minni waraku mau masuk mau masuk masjid ada doanya ada antum baca nggak jadi Kayaknya lupa nih, lupa apa nggak tahu? Baca apa? Bismillah. Baca Bismillah. Allahumma inni as'aluka min fadli. Eh, Allahumma Allahumma f'thali abwa barohmatik. Ketika keluar nanti, Allahumma inni as'aluka min fadlik Hampir seluruh aktivitas ada doanya. Di antara doa yang diajarkan dalam agama kita adalah ketika musibah. Ketika mendapatkan musibah apa doanya? Inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kelanjutannya? Ada tak kelanjutannya? Allahumma jurni fi musibati, terus, wa akhli fi khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Darinya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Jadi ini surat Al-Baqarah ayat berapa? 155 sampai 157. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang musibah, maka Allah menyebutkan orang yang beriman ketika mendapatkan musibah dia akan mengatakan inna lillahi. Apa artinya? Kita ini semuanya milik Allah. Wa Inna Ilahi Rajaun dan kita juga akan kembali kepada Allah. Cuman sayangnya banyak diantara kita betul mengucapkan itu. Cuman kebanyakannya mengucapkannya kalau ada orang meninggal. Ya. Pernah tak antum kehilangan sandal Inna Dillahi Rajaun ada tak? Orang yang di sampingnya siapa yang meninggal? Iya <laughs> kan? Karena selama ini imagenya Inna Dillahi itu adalah untuk Orang meninggal. Padahal ayatnya sifatnya umum. Ayatnya sifatnya umum. Alladzina ila asabat musibah. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah. Musibah apapun. Kehilangan sendal musibah enggak? Musibah. Ya, Kehilangan sendal musibah. Inna lillahi wa inna iraji'un. Banyak diantara kita mengucapkan kalimat ini, mengucapkan akan tetapi kurang meresapi makna yang ada dalamnya. Ada sebuah kisah yang Seding saya bawakan ini hadit yang diriwayatkan kisah itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang kisahnya Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim bagus Abu Talha sama Ummu Sulaim pada suatu hari Abu Talha ini dan Ummu Sulaim diuji oleh Allah anaknya sakit sakit keras sakit keras karena ada satu kepentingan Maka Abu Talha harus meninggalkan rumah karena keperluan yang mendesak. Ketika Abu Talha keluar, ternyata anaknya meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim sebagai seorang istri yang soleha, dia mengatur siasat bagaimana caranya supaya Abu Talha ketika pulang dia tidak kaget. Ya, maka Ummu Sulaim pun pesan kepada seluruh keluarganya jangan ada yang mengabari Abu Talha bahwa anaknya sudah meninggal. Biar saya yang nanti ngatur bagaimana cara menyampaikannya. Ternyata betul. Ketika Abu Talahah pulang tanya gimana anak kita? Alhamdulillah sudah baikan. Ya, alhamdulillah sudah baikan. Ya, tadi batuk-batuk sekarang sudah tenang sekali. Gak batuk-batuk lagi. Ya gak mungkin batu-batu, kalau batu-batu berarti hidup lagi. Akhirnya, dan Ummu Sulem gak cukup hanya itu. Dia menyiapkan makanan. ya Menyiapkan makanan yang lezat untuk suaminya. Sehingga Abu Talha pulang, lapar, langsung makan. Kayak gak ada apa-apa. Memang dia pikir gak ada apa-apa. Makan penyang. Gak cukup sampai disitu. Ummu Sulem berdandan. Yeah. Ummu Sulem berdandan secantik cantiknya Orang baru berpergian Biasanya kan kangen sama siapa? Sama istrinya Sama istrinya Akhirnya subhanallah Malam itu bukan hanya berdandan eh, Bukan hanya makan kenyang Si Abu Talha Sampai melakukan hubungan suami istri Sudah tenang Orang habis habis berpergian kan sudah makan kenyang Sudah melakukan hubungan saya istri, sudah selesai baru ketika tenang itu ummusulim mengatakan kepada suaminya wahai suamiku kalau misalnya ada orang nitip sesuatu sama sama engkau ya kemudian dia ingin mengambil titipannya itu apakah pantas dan boleh bagi kita untuk menolaknya ya enggaklah itu kan bukan barang kita kata si abu tolha kepada istri Enggak benar nih iya Kalau ada orang larang gimana Ya enggak boleh salah Ya ketika Ummu Suley melihat suaminya ini sudah Sudah terjerat ya. Sudah terjerat dengan apa yang dia sampaikan tersebut Dalam tanda kutip Maka Ummu Suley pun mengatakan Wahai suamiku sesungguhnya titipan Yang Allah berikan kepada kita Sudah diambil Oleh Allah Alias anak kita sudah meninggal dunia suruhan allah tenang ya. istri antum kayak gitu nggak kayak gitu nggak insya, insya allah semoga semoga seperti itu sebagian istri nggak begitu pulang pak mati <laughs> apa dia yang mati <laughs> ya lihat bagaimana Orang itu kalau zikir ya zikir dan zikirnya itu diresapi akan ngefek ya akan nyesek kepada perilakunya Kenapa banyak orang zikir tapi perilakunya ya tidak sesuai dengan zikirnya. Kerajinan dia dalam berzikir itu tidak tercermin dalam perilaku sehari-harinya karena dia zikirnya sekedar zikir, tidak diresapi maknanya, enggak seperti Umar Sulaim yang dia betul-betul memahami arti dari Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un Terus lanjutannya apa? Allahumma jurni fi musibati Artinya Ya Allah berikanlah pahala atas musibahku ini Nanti kita akan jelaskan keuntungan yang ini Ya Allah berikanlah pahala atas musibahku ini Kemudian ini yang akan kita katakan Wa akhlif khairan minha dan berilah ganti yang lebih baik berilah ganti yang lebih baik dalilnya doa ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim ma min muslimin tusibuhu musibah fa yaqul ma amara Allahu Seandainya muslim ketika mendapatkan musibah, dia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Seandainya seorang mu'min ketika mendapatkan musibah, dia mengucapkan doa tersebut, illa Allah lahu khairan minha melainkan Allah pasti akan kasih ganti yang lebih baik. Makanya subhanallah, ini perlu kita hafal ini. Jadi antum kehilangan sandal, langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah kasih ganti yang baik. Nih ada sandal lebih bagus nih sampingnya. <laughs> Bukan gitu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya Maksudnya nanti mungkin Allah akan ganti ya, Ada orang teman Mungkin dia jualan sandal Dia tawarin sandal buat kita lebih bagus Mungkin Ya, Makanya salah seorang sahabiyah Salah seorang sahabiyah Yang bernama Ummu Salamah Kalau tadi Ummu Ini Ummu Salamah Ini kisah disebutkan Dalam sahih muslim Ummu Salamah ini punya suami namanya Abu Salamah ia ya kan Umm Salamah Suaminya kan Abu Salamah ya. ya. Umm Salamah punya suami namanya Abu Salamah Abu Salamah ini meninggal dunia Gugur di medan pertempuran Sedih Sedih kehilangan Suaminya yang sangat soleh Diingatkan Sama beberapa temannya Wahai Umm Salamah Jangan lupa baca doa Yang diajarkan dalam agama kita Bacalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah kasih ganti yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah baca doa ini dia mengatakan, apakah ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, kata istrinya Abu Salamah ini orang yang baik sekali sama saya. Saya pikir enggak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Abu Salamah itu rumahnya pertama kali yang diinjak oleh Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Jadi Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah, pertama kali rumah yang ditinggali rumahnya Abu Salamah. Ya. Ini manusia yang sangat baik. Akan tetapi, Ummu Salamah tetap dia mengamalkan doa tersebut. Dan dia mengamalkannya dengan penuh penghayatan. Ternyata apa? Allah kasih ganti Abu Salamah dengan yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilamar apa? sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilamar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum bapak-bapak kalau ditinggal mati eh ditinggal wafat oleh istri ya, doa. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi Allahumma jurni Fi musibati Wa akhlifli Khairan minna Siapa tahu dikasih istri yang lebih Kaya Yang lebih soleha Yang lebih cantik Sama ibu-ibu juga seperti itu ya. Jadi tidak ada istilah Kita ini harus sehidup Semati omong gosong ya. Yang ada itu adalah Sehidup Mati sendiri-sendiri mana ada mati bareng-bareng? Ya, maksudnya kalau kita misalnya antum nih cinta banget sama istri, istri meninggal, antum mau nemani di kuburan? Tidak mau. Istri juga sama. Jadi gak usah lah pakai terlalu uh, terlalu apa? Lebay. Gak usah terlebay sehidup semati. Ya, mak kita sehidup mati sendiri-sendiri. Gak usah mau sehidup semati. Ya, kayaknya belum pernah nemu saya. Kayaknya belum pernah nemu ada orang Betul-betul setia sampai masuk ke kuburan Nemeni suaminya atau istrinya Kayaknya enggak ada ya. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga Dan tiga ini sifatnya duniawi Sifatnya duniawi Nah sekarang keuntungan yang sifatnya Ukhrawi Apa keuntungannya kalau orang mengucapkan Terserah Allah dan keuntungan itu Bersifat ukhrawi Jadi berarti udah tiga ya, sekarang kelanjutannya Berarti yang keempat yang keempat keuntungan ukhrawi akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala pahala itu bersifat atau berbentuk surga ya dari Allah azza wajal dan ridho antara ridho sama surga ini besaran mana lebih istimewa mana antara dapat surga sama dapat ridho Allah. Ridho, yakin? Entuk mau dapat ridho nggak dapat surga? Yang nggak mungkin orang udah dapat ridho yang pasti dapat surga. Ya. Dalilnya apa Ustad kalau ridho? Eh sebelum kita bicara masalah ridho, kenapa Ustad kalau orang mengatakan seserah Allah itu akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah? coba banyak karena dia telah menjalankan keimanan. Ya, telah menjalankan keimanan. Karena terserah Allah, ini kan bagian dari iman kepada ta takdir. Jadi ketika dia mengucapkan ini, kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti dia sedang mempraktekkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla yang secara spesifik adalah iman kepada takdir. Dan Allah dalam Al-Qur'an menjanjikan buat orang-orang yang beriman akan merapangi surga. Di antaranya dalam Al-Quran surat at taubah ayat 72. Dalam surat at taubah ayat berapa? 72. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, وَعَرَى اللَّهُ wal mu'minat Allah berjanji, Allah berjanji untuk kaum mu'minin dan kaum mu'minat, جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْدِهَ الْأَنْهَى Allah menjanjikan bagi mereka, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha mereka akan kekal di dalamnya wa masakin tayyibatan fi jannati adn dan akan mendapatkan rumah-rumah yang luar biasa bagusnya di dalam surga aden wa ridwanun minallahi akbar ini dalilnya Bahwa ridho Allah lebih utama dari surga. Setelah Allah menyebutkan surga, kemudian Allah mengatakan waridwan min akbar dan ridohnya Allah itu lebih besar. Jadi Ridho Allah itu lebih besar dibandingkan surganya. Ini dari dari Al Quran, dari dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita. Tentang salah satu dialog di hari kiamat yang terjadi antara Allah dengan penghuni surga Apa isi dialog tersebut? Inna Allah tabaraka wa ta'ala yakulu li ahli jannah Nabi SAW mengatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada penghuni surga Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga Maka para penghuni surga mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daik kami mendengar panggilan Muwahyir Rabbi Kami senang mendengar panggilanmu. Fayaquluhal rodiitum. Allah bertanya, apakah kalian sudah rido? Apakah kalian sudah nyaman? Apakah kalian sudah senang dengan kenikmatan yang Aku berikan kepada kalian? Fayaquluna wamalana la nardha Muwahyir Robbi. Apakah pantas kami tidak rido? Jadi Allah tanya sama penghuni surga. Kalian sudah rido apa belum? Penghuni surga menjawab, masa kami tidak rido. Wakat <tuk> akaikan malam tuh tiada minhhalukik. Engkau ya Allah sudah memberikan kepada kami pemberian karunia yang tidak pernah Engkau berikan kepada salah satu di antara hambaMu. Fayaquruhana akhti kum afzal min zallik. Allah mengatakan saya akan beri kalian yang lebih istimewa dibandingkan yang kalian nikmati saat ini. Subhanallah. Sudah dapat suruh? surga Allah katakan aku akan kasih yang lebih baik dari itu qul ya rabbi wa ayyu shay'in azlall min dhalik maka orang-orang yang ada di surga mereka bertanya-tanya keheranan ya Allah apa lagi ya Allah abakah ya Allah yang lebih utama dari itu fa yaqulu uhillu alaykum ridwani yang lebih utama dari itu adalah aku ridho kepada kadian Fala ashotu alaihum ba'dahu abada dan setelah detik ini aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Ini keuntungannya keberapa? Yang keempat akan mendapatkan pahala dan rimok dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wataala. Dan jalan diantara di jalan mendapatkan rimok adalah rimok dengan takdirnya Allah Azza Wajal. Ini yang keempat. Yang kelima yang terakhir di antara keuntungan orang yang ridha ya dengan takdir Allah akan menggugurkan dosa akan menggugurkan dosa jadi kalau kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik atau yang buruk terutama yang buruk kita akan berguguran dosa-dosa kita. dan siapa di antara kita yang tidak punya dosa masing-masing dari kita termasuk yang ngomong dosanya banyak dan kita butuh sesuatu untuk menggugurkan dosa-dosa itu. Salah satu cara supaya dosa kita berguguranlah dengan menerima takdir Allah, bersabar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yushibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala azan wala adha wala gham." Manakala seorang muslim ditimpa dengan kelelahan, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, dengan kekhawatiran, dengan gangguan, dengan kesusahan yang sangat diderita. Hatta syau kata yushakuhah. Sekalipun itu hanya terkena duri. Bayangkan, terkena duri. Illa <Suhil> kaffarallahu biha min khatayah melainkan dengan musibah itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Tapi syaratnya ketika dapat musibah itu harus sabar menerima. Ya. Ibu-ibu biasanya kan lagi tanaman ya, lagi motongin tanaman, motongin mawar, enggak sengaja mau mau motahin bunga atau motahin dahan, salah megang, terkena duri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlfli khair minnya. Ilham dosanya sebagian. Ya. Kita di jalan ke Sandung, ya. ke? ke Sandung. Akhirnya jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlfli khair minna. Berkurang dosa kita. Syaratnya yang keluar itu, ya, bukan yang keluar. Ya, yang kakinya, yang kakinya empat, ya bukan. Ya kalau kakinya empat, ya bukannya kurang dosa malah nambah dosa. Ya, ini keuntungan yang kelima yang terakhir. Kita ulangi apa keuntungannya yang pertama? Akan e mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua. Apa? Artinya tenang, yang ketiga, gantinya lebih baik, yang keempat, pahala dan ridho Allah, yang kelima akan diurut dosa. Yang terakhir pembahasan kita bukan berarti ketika kita katakan terserah Allah kita ini nggak usaha. Nah Ini penting, ya. Jadi ada sebagian orang, kenapa ente nggak kerja terserah Allah ngasih di siana berapa? Bukan terserah Allah, yang ketika belum berusaha, terserah Allah itu ketika sudah berusaha. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi saya bacakan tentang mukmin yang kuat sama mukmin yang lemah. Kapan kita mengucapkan kaldarallahu wa masha'afaal ini sudah takdirnya Allah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ihris alamayn faul, bersemangatlah untuk menjalankan apa yang bermanfaat. Jadi setelah bekerja baru katakan Anda dapatnya cuma segini Terserah Allah subhanahu wa ta'ala membagi Jadi berusaha Kapan kita katakan ini sudah takdir Allah Setelah berobat Makanya Nabi kita Alaihi Wasallam mengatakan Tadawahu, berobatlah Kalian Jadi bukan berarti kita ini Habis ini semuanya pada uh, Di rumah semuanya, terserah Allah ya, Ditanya, bu kenapa gak masak, terserah Allah <laughs> Masakannya mana, kalau kalau masak sudah masak terus gosong baru ngomong terserah Allah ini sudah takdir Allah. Enggak ya, belum masak ngomong terserah Allah gimana? Ya belum bekerja sudah ngomong terserah Allah. Bekerja. Kita tetap bekerja. Kita tetap berusaha, akan tetapi masalah hasil kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan atau menggunakan kertas.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 beda antara ikhlas dengan ridho sebenarnya yang pasnya itu ridho ya kalau kalau kita dapat musibah yang ikhlas yang ridho sebenarnya pasnya adalah ri ridho ikhlas itu lebih terkait dengan e, apa mengikhlaskan memurnikan ibadah kita hanya kepada allah jadi pasnya itu sebenarnya adalah ridho kita harus ridho ridho artinya menerima ya ridho artinya menerima dengan sepenuh hati kalau ikhlas artinya memurnikan kalau ikhlas artinya adalah memurnikan Ustadz apakah termasuk kehendak Allah Kalau kita mendapatkan pemahaman yang salah Apapun yang terjadi di buka bumi ini Semuanya atas kehendak Allah Yang baik maupun yang buruk Maupun yang buruk Yang baik maupun yang buruk Semuanya takdir dari Allah Cuman, ada cumannya Manusia itu diperintahkan untuk berusaha Ya yeah. Apakah orang yang mendapatkan pemahaman yang salah ini atau menyimpang, dia sudah berusaha atau belum? Apakah usahanya sudah maksimal atau belum? Ataukah dia masih tertutup dengan pintu tebal fanatisme sehingga dia tidak mau untuk membaca, dia tidak mau untuk mendengar. Merasa dia sudah benar Sehingga ketika dikasih masukan Padahal masukannya sesuatu yang jelas Jelas ada dalilnya Ada keterangan dari para ulama Dia menolak dengan alasan ini Sudah warisan dari nenek moyang Ya kalau kayak gini berarti belum berusaha Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin Ternyata kemudian dia dapatnya seperti itu Atau di negerinya, di tempatnya Tidak ada yang mengajarkan kebenaran Ya itu lain masalah ya itu lain masalah. nah apakah mencari barang yang hilang tidak termasuk ridho? boleh siapa bilang nggak boleh? ya kalau misalnya kayak gitu nanti motor kita hilang dibiarin aja. kita tetap berusaha. cuman setelah berusaha kok ternyata nggak ketemu, nggak berhasil, sudah lapor polisi. Sudah kita cari-cari kemana, kesana, kemari, kok gak ketemu? Itu baru kita katakan, terserah Allah. Berusaha menerima musibah, akan tetapi hati masih mengganjal. Apakah ini manusiawi? Tergantung makna mengganjarnya apa. Tergantung makna mengganjarnya. Kalau mengganjarnya perasaan sedih, manusiawi. Masa istrinya meninggal gak sedih? Antara kalau istri meninggal, sedih gak? Kok diam? mencurigakan di bawah ini. Antum kalau istri meninggal sedih enggak? Sedih. Nah, gitu dong. Ya. Masa istri meninggal enggak sedih? Manusiawi sedih, ya. Kalau yang dimaksud mengganjal itu adalah sedih, manusiawi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah sedih. Ya. Pernah menangis ketika putra beliau siapa? Ibrahim, ya ketika putra beliau Ibrahim wafat, Nabi saw sedih, ya sampai ditanya sama Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah, wahai Rasulku, kau nangis. Jadi dikiranya Nabi itu enggak, enggak nangis. Maka Nabi saw mengatakan inna harahma, inna harahma, wahai ibnu Auf. Tangisan ini merupakan bentuk dari kasih sayang. Justru kalau misalnya antum, anaknya meninggal, kok gak nangis? Malah, Alhamdulillah. Itu mencurigakan gitu. Yeah. Jadi nangis wajar. Cuman apa yang gak boleh? Nabi SAW melanjutkan, Innal aina tadma walqalba yahzan. Mata ini boleh menangis. Hati ini boleh bersedih wala naqulu illa ma yurzi rabbana yang tidak boleh adalah mengucapkan kata-kata, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu yang enggak enggak boleh. Bagaimana membedakan sesuatu yang tidak tercapai karena masih kurang usahanya dengan memang sudah takdir, bagus ya. Bedanya apakah kita sudah maksimal berusaha atau belum? Apakah kita sudah maksimal berusaha menggunakan cara yang halal atau belum? Perhatikan. Maksimal usaha yang halal. Kenapa harus kayak gitu? Karena nanti bisa aja orang sudah daftar ke perusahaan. Sudah berbagai cara. Sudah kita bawakan CV kita. Kita sudah bawakan kelebihan-kelebihan uh, kita, seluruh sertifikat yang kita punya sudah, kita sudah berusaha ngomong kepada orang yang dekat dengan perusahaan, ternyata nggak diterima, wah kayaknya belum maksimal nih, masih kurang apa? Pelincin. Nah, kalau itu enggak, ya, jadi kalau kita sudah maksimal pakai cara yang halal, ya, dengan menggunakan cara-cara yang sudah ditetapkan, kok kemudian ternyata gagal? Maka berarti memang itu sudah takdir Allah. Tapi kalau belum maksimal, ya oh masih ada sertifikat yang belum kebawa, oh kita masukkan. Itu berarti belum maksimal. Kalau sudah maksimal, kita usahakan dan kita mengakai cara-cara yang halal, maka saat itu baru kita katakan ini sudah takdirnya Allah. Apakah kita setiap mendapatkan musibah berarti kita banyak dosa? Musibah itu tidak mesti indikasi seorang dapat musibah eh, seorang banyak dosa. Bisa jadi karena Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba. Ya. Makanya Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan innallaha idza ahabba qauman Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan terus kasih dia ujian. Jadi kalau kalau Allah Subhanahu wa taala cinta sama hambanya, maka dia Allah Allah akan kasih dia ujian terus. Kalau boleh kita umpamakan seperti pohon pohon kelapa. Semakin tinggi akan semakin kencang anginnya. Beda dengan rumput. Rumput teki. Nah, tahu, tahu rumput teki. Rumput yang kecil-kecil. Itu paling kena angin dikit sudah. Kalau kelapa, uh, luar biasa. ya Dia akan terkena angin, luar biasa seperti itu. Semakin seorang hamba tinggi imannya, maka dia akan semakin mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Azza wa Jal, supaya nanti akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Terus bagaimana kita tahunya, Ustaz, apakah ini bentuk untuk makan derajat sama untuk menghapuskan dosa? Lihat aja dari diri kita. Lihat aja dari diri kita. Kita ini bagaimana? Apakah lagi banyak dosa atau tidak? Ya. Kalau kita dapat musibah kemudian kita ikut Oh ya, saya baru makan dosa Oh berarti ini untuk mengurangi dosa ya. Tapi kalau misalnya kita merasa sudah taat kepada Allah Kemudian tetap diuji sama Allah Maka bergembiralah itu pertanda cintanya Allah kepada kita semoga Bagaimana kaitannya takdir Yang setelah melalui proses istighara kemudian berubah Contoh, setelah istikharah kita menikah dengan si A, Setelah beberapa tahun menikah ada masalah, lalu istikharah lagi dan akhirnya bercerai. Ya betul. Istikharah yang pertama benar, istikharah yang kedua juga benar. Ya. Jadi gak ada Allah menakdirkan keliru itu gak ada. Ya. Jadi, jangan dianggap bahwa istikharah itu mesti akan terus kayak gitu. Ya. Seperti contohnya kayak gini, jadi kita sudah istighorah. Jadi selama sekian tahun Anda menikah dengan dia baik, itulah takdir dari Allah SWT sesuai dengan permintaan kita. Akan tetapi Allah Azza Wajalla mengatahi bahwa setelah 4 tahun kamu nggak baik sama dia, kamu harus pisah. Akhirnya kita istighorah dikasih pisah sama Allah Azza Wajalla. Pendek kata, apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang ter yang terbaik. Di awal musibah biasanya kita tidak terima. Berjalannya dengan berjalannya waktu akan pasrah kepada Allah, tapi kadang-kadang sering ingat kembali kemudian segera sadar kembali. Ya berarti keimanan kita atau keimanan e, penanya atau siapa yang mengalami seperti ini masih belum terlalu kuat. Karena justru kesabaran itu adalah di awal musibah. Nabi susah-susah mengatakan inna ma sobru. Sabar yang hakiki adalah ketika pertama kali kita kebentur musibah Itulah sabar yang hakiki Kalau sudah 10 tahun, masa 10 tahun masih sedih Ya lupa lah ya, Justru ketika pertama kali itulah ujiannya ya, Makanya ia ya perlu kita tingkatkan, kita latih diri kita Untuk bisa bersabar di pertama kali ujian menimpa Ustaz, apabila hak kita diambil sama orang, apakah kita juga harus bersikap terserah Allah? Sedangkan jelas sekali kalau hak tersebutlah milik kita. Ya kalau kita bisa kalau kita bisa mempertahankan, kita pertahankan. Bahkan Nabi kita s.a.w. mengatakan Man qutilah dunamalihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati untuk mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Sayangat. Barang siapa yang mati Gara-gara mempertahankan hartanya yang mau dipegal, ya maka dia mati syahid. Maka dia mati syahid. Ustaz anak pengen masih pengen hidup, ya udah kasih aja sama dia. Kalau ngasih pengen, hidup. Tapi berusaha kita berusaha. Kalau misalnya kita sudah ngelihat kita nggak mampu lagi, lari aja. Ya. Kalau kita masih mampu, kita pertahankan. Ya. Makanya nabi Nasser mengatakan al muminul Qawiyyu Mukmin yang kuat, lebih baik daripada mukmin yang lemah apakah yang dimaksud ridho'nya orang tua adalah ridho'nya Allah maksudnya, kalau orang tua ridho' sama kita, maka Allah akan ridho' sama kita, itu maksudnya jadi kita dalam hadis itu dijelaskan supaya kita berusaha untuk mencari ridho'nya orang tua semaksimal mungkin, apa yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan keridho'an orang tua itu maksudnya. Karena kalau orang tua rida sama kita, maka Allah pun akan rida sama kita. Tapi syaratnya ya jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau suami yang diambil orang alias poligami. Apakah kita akan mendapatkan suami yang lebih baik? Suami. Emang suami yang berpoligami gak baik? <laughs> uh, tergantung, ya tergantung apakah suaminya ini adil atau tidak dalam berpoligami. Jadi kalau misalnya suaminya adil, maka ya saya tidak anjurkan untuk berpisah, ya. Untuk membiarkan suami kita diambil Sama madu Sama madu kita ya. Madu memang manis Termasuk kalau di Kalau di madu Iya bu Madu itu manis Apalagi kalau di madu Jadi Tergantung Kalau misalnya suami itu bisa berbuat adil Maka sebaiknya jangan minta pisah Tapi kalau misalnya suami tidak berbuat adil Di lolimi dan seterusnya. Ya dan anda merasa itu uh, sudah tidak cocok lagi dan anda sudah tidak diabaikan lagi oleh suami anda, ya tidak mengapa ya untuk melakukan perceraian walaupun perceraian itu adalah solusi yang terakhir kayak amputasi tadi. Jadi kalau nggak bisa ini ini ini ini baru amputasi. Kalau nggak bisa dengan uh, dengan rekonsiliasi. Kalau sudah enggak bisa lagi dengan musyawarah, ya sudah berusaha maksimal, baru kemudian cerai, mintalah yang terbaik dikasih ganti sama Allah subhanahu wa ta'ala. <tik> Ustaz, Anda dihadapkan dengan pilihan. Ketika kita mendapatkan berita duka dari tetangga yang meninggal, apakah Anda harus pulang dulu atau melanjutkan mengikuti kajian? Tergantung apakah mendesak sekali atau tidak. Kalau misalnya anda ini dapat kewajiban untuk me, apa? Untuk mem, mensucikan, ya untuk mensucikan, ya mensucikan jenazah dan tidak ada yang lain, maka sebaiknya segera pulang. Tapi kalau misalnya hanya sekedar takziah dan bisa untuk berta'ziah setelah selesai kajian, ya dirampungkan aja kajiannya. Ustaz, apabila kita niat berusaha untuk melakukan bisnis atau usaha kerja, akan tetapi usaha itu cenderung beresiko. Akan tetapi kita yakin dan mampu menghadapi resiko tersebut. Apakah itu termasuk dosa? Ya namanya kerja gak mungkin, gak ada resiko. Cuman kan kita ngelihat resikonya ini uh, terlalu besar atau tidak. Ya kalau misalnya kita merasa dengan bantuan Allah kita mampu, gak apa-apa. Yang penting kita jangan merasa Diri kita itu hebat Dengan sendirinya Tanpa bantuan dari Allah Tidak apa-apa Akan tetapi bergantungnya kepada Allah Bukan kepada diri sendiri Apabila suami menikah lagi Tapi caranya tidak syari Dengan melakukan dosa besar ini bukan menikah, ini berzina namanya. Lantas istri khuluk. Apakah istri tersebut termasuk rizu akan takdir Allah dikarenakan dia tidak mengganggu rumah tangga suaminya dan ia menerima suaminya berkeluar lagi. Boleh. Jadi ketika istri ya, minta khuluk karena suaminya berzina, boleh tidak apa-apa dalam agama kita. Ya, Walaupun kalau memang bisa anda nasihati, ya, itu lebih baik lagi. Anda bisa nasihati, itu lebih baik lagi siapa tahu dia bertobat kepada Allah azza wajalla. Tapi kalau Anda lihat dia sudah sulit untuk diperbaiki, ya tidak apa-apa untuk meminta atau untuk khulu karena alasan yang tadi disebutkan. Ustaz, kami sepasang suami istri ditakdirkan tuna netra. Sebelum kenal sunnah, kami seakan tidak menerima takdir ini. Akan tetapi Alhamdulillah sekarang kami serahkan kepada Allah. Semoga ujian ini ada hikmahnya. Tapi kenapa kadang masih suka tambuh suuzunnya kepada Allah? syukuron atas jawabannya. Pasti ada hikmahnya. Walaupun kita tidak sadar. Di antara hikmahnya adalah mata kita, mata bapak menjadi atau ibu terhindar dari sesuatu yang sifatnya apa? Haram. Ya. Yeah. Yang berbahaya adalah orang yang buta mata hatinya Itulah yang berbahaya Kalau orang hanya buta mata kepalanya ya Itu tidak terlalu berbahaya Bahkan seringkali itu sangat baik untuk seseorang Bahkan Nabi kita s.a.w. menjelaskan Manubtulia bihabibataihi barang siapa yang diuji oleh Allah dengan dua bola makanya ya fasabarak kemudian dia bersabar falahul jannah maka dia akan mendapatkan surga apa ada hikmah yang lebih besar dari surga tidak ada itu sudah hikmah yang paling yang paling besar ya. makanya banyak ulama ulama kita yang diuji oleh Allah ya, dengan kebutaan akan tetapi mata hati mereka nggak buta, ya diantaranya Syekh Abdul Aziz ibnu ibnu Bas, ya, Syekh Abdul Aziz ibnu Bas, ya beliau buta. Akan tetapi Subhanallah mata hatinya tajam sekali, bisa jadi karena mata yang ada di kepalanya itu dijaga betul, ya dari hal-hal yang haram sehingga tajam mata hatinya. Ya beda dengan orang-orang yang melihat matanya yang digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sehingga mata hatinya menjadi tumpul. Karena mata yang ada di kepalanya ini, dia gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Untuk melakukan perbuatan dosa. Akhirnya Allah Azza wa Jalla jadikan mata hatinya tumpul. Tumpulnya gimana Ustaz? Sulit menerima nasihat dari orang lain. Ya. Gak tersentuh ketika dikasih nasihat. Baca Al-Quran tidak bisa meresapi maknanya. Sulit menerima takdir Allah. Maka saya katakan kepada bapak dan ibu... Bahwa bersyukurlah kepada Allah Anda ditakdirkan seperti itu darinya Dan hikmahnya diantaranya adalah Bahwa kita akan terhindar dari maksiat Yang namanya maksiat mata Zina mata Kemudian juga Nabi SAW menjanjikan sur surga Ustadz, jika seseorang belum dikaruniai buah hati Dan dia berpikir bahwa mungkin itu sekarang yang terbaik Jika punya anak mungkin tidak baik untuk dunia dan akhiratnya Apakah pemikiran itu dibenarkan Dan termasuk pasrah dan husnul dan kebar Allah Iya, benar Itu benar Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah itu membagi-bagi keturunan nah, Ada yang dapat anak Laki-laki ada yang dapat anak perempuan wa yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Dan ada yang dapat anak laki-laki dan perempuan. Terus yang keempat wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan ada yang Allah jadikan mandul. Kemudian Allah mengatakan innallaha alimun khabir. Allah Maha Mengetahui. Jadi Allah ini Allah tutup firmanya dengan menyebutkan salah satu nama-nama Allah yang mulia. Yaitu alimun khabir maha mengetahui Ya maha mengetahui Apa yang terbaik Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Belum mengaluni keturunan kepada kita Mungkin itulah yang ter terbaik Bahkan itu yang terbaik Bisa jadi kalau kita dikasih keturunan sama Allah Mungkin keturunan kita Tidak baik perilakunya Sehingga bukannya menjadi amal jariah malah menjadi dosa jariah Mungkin ya. Atau mungkin kita dianggap oleh Allah Belum mampu untuk memiliki anak, betapa banyak orang-orang yang dikasih anak kemudian tidak mampu ya? artinya kalau sekarang ini belum dikali Allah, itulah yang terbaik akan tetapi, kalau memang masih bisa berusaha, maka berusahalah semaksimal mungkin macam-macam lah pengobatan-pengobatan seperti itu, yang penting bukan dengan cara-cara yang haram Apa obatnya untuk mengurangi kesedihan yang agak berlarut-larut? Obatnya diantara yang dinasihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uh, membandingkan musibah yang kita alami dengan musibah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa sebesar apapun musibah yang kita alami, tetap lebih besar musibah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua membandingkan dengan musibah yang dialami oleh orang lain. Ya. Misalnya kita kehilangan satu anak, ada orang kehilangan anaknya semuanya. Jadi dengan seperti itu akan terasa ringan dengan izin Allah subhanahuwataala sambil terus berdoa kepada Allah tabarokah wataala. Jika dalam masalah mendapatkan pasangan hidup sampai di mana kita mengetahui itu takdir kita atau jodoh kita. Bila kita mempunyai pilihan yang lain. Sampai menikah dengan wanita tersebut. Ya, sampai menikah. Misalnya ada pilihan. Laki-laki ada 10 wanita ngantri. Masya Allah. Ini kenapa nih? Ya, Ada laki-laki 10 wanita ngantri. Bingung ini yang mana? Kapan ustaz kita tahu itu jodohnya? Kalau sudah nikah. Itulah jodohnya. Kalau belum nikah ya masih belum tahu. Ya, Masih belum tahu. Tentunya setelah beristikharah kepada Allah Azza Wajalla. Jal. Ustadz, saya mau berterima kasih atas pencerahan ini. Karena biasanya bila saya tersandung atau apapun. Kecuali orang meninggal, saya selalu mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Yang saya ingin tanyakan, istighfar Astaghfirullahaladzim. Selain setelah sholat, kapan lagi dibacanya? Oh banyak. Setelah melakukan perbuatan? Dosa, setelah ya, setelah melakukan perbuatan dosa, ya. Atau juga di sepanjang hari, kita mau diperintahkan untuk memperbanyak ist. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari bisa sampai berapa kali? Seratus kali, bahkan dalam satu kali duduk beliau sampai seratus kali. Seorang didolimi orang lain, dia tidak terima, menyimpan dendam, tidak rela. Apakah orang yang dizalimi akan mendapatkan pahala karena dizalimi atau berdosa karena tidak sabar? Berdosa. Ya. Orang itu dizalimi akan mendapatkan pahala ketika dia ri-, -ri kalau dia dendam gimana mau dapat pahala? Ya. Makanya rugi. Saya katakan orang yang dizalimi kemudian enggak terima, dia protes, dalam arti dia dendam sama orang yang menzalimi, dia rugi. Rugi di dunia dan di akhirat. Di dunianya sudah ditolimi, di akhiratnya nggak dapat pahala. pahala, mendingan ya. Kalau kita ditolimi ya kita merasa ridho kepada Allah subhanahuwataala. Kalaupun kita di dunianya terasa sakit, akan tetapi kita akan tenang hatinya dan di akhirat akan mendapatkan pahala insya Allah dengan kirloan kita atas musibah yang menimpa kita. Saya dan suami disuruh berhaji oleh anak saya Sedangkan uang anak saya Yang buat saya dan suami Saya untuk haji adalah uang Yang disiapkan oleh saya dan anak saya Untuk nikah anak saya Tapi anak saya bilang Pakai aja uangnya buat berhaji dulu Insya Allah Allah akan permudah buat saya jodoh akan permudah buat saya, lagian jodoh itu belum tentu, sedang kalau buat haji orang tua dulu, pasti akan mendapatkan jodoh yang lebih baik, bagaimana menurut ustadz, dengan keputusan anak saya itu, ini sudah terjadi atau belum? Ya, sudah didaftarkan atau belum? Kalau sudah didaftarkan, ngapain ditanyakan? Hmm, kalau sudah didaftarkan, kan gak boleh lagi untuk di untuk dicabut lagi ya, kalau belum terjadi gak apa-apa ditanyakan Tergantung anaknya ini sudah mendesak atau enggak nikahnya. Ya, kebutuhan anak untuk menikah sudah mendesak atau belum. Dalam arti anak ini sudah dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan maksiat gara-gara mengundur nikah atau tidak. Kalau sudah sampai taraf seperti itu maka sebaiknya untuk apa? Nikah terlebih dahulu. Demi untuk menyelamatkan agama. Demi untuk menyelamatkan agama. Sedangkan ibu atau bapak selama uang itu belum ada maka ibu dan bapak belum mampu belum masuk kategori mampu untuk ber, berhaji. Baik, sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat wallahu taala a'la wa alam. terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.